Terima kasih teman-teman dari Diva El Dista Alpace luar biasa Enisa Gita spesial amin sepuluh alias dosok Hai ya oi amin ceman oi oi oi oi